So, yep, mungkin itu tentang pengenalan singkat dari fiil maklum maupun fiil majhul Serta alasan kenapa suatu fiil itu harus dijadikan majhul Sekarang kita akan membahas tentang binaul majhul Yaitu pembentukan majhul Jadi suatu fiil majhul itu ada aturannya di dalam membentuk fiil majhul Tidak sembarangan Baik so, yep bahwasanya di sini disebutkan bahwa fiil majhul itu dibentuk dari fiil maklumnya. Jadi kalau kita tahu fiil maklumnya nanti, insyaallah kita akan tahu fiil majhulnya karena ada aturan-aturan di dalam membentuk fiil majhul. Baik, kita akan belajar cara pembentukan fiil majhul dari fiil maklumnya. Yang pertama untuk fiil madhi Jadi kan kita sebutkan Baik fi'il mazhi maupun fi'il mudori. Sekarang kita akan sebutkan cara pembentukan fi'il majhul dari fi'il maklumnya untuk fi'il mudori. Untuk fi'il mazhi. Ya, untuk fi'il mazhi. Baik, bagaimana caranya? Yaitu dikasroh huruf sebelum terakhir dan diromas semua huruf yang berharokat sebelumnya. Baik. Saya ulas sekali lagi bahasanya cara pembentukan fiel majhul dari fiel madi, yaitu di kasroh huruf sebelum terakhir dan di domah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Untuk lebih dapat memahami kita sebutkan saja contohnya, misalnya doroba, doroba artinya memukul ini bentuk maklum. Kemudian kita lihat, tadi caranya katanya dikasro huruf sebelum terakhir. Di sini kita perhatikan, huruf sebelum terakhir apa? Yaitu huruf roh. Lalu kita kasroh. Kemudian, masih belum cukup sampai di situ. Apalagi, yaitu di domah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Kebetulan, huruf yang berada sebelum roh cuma ada satu. Maka ya, di domah saja. Jadi menjadi duribah. Kemudian yang ketiga. Yang contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalnya kotala. Kotala. Ini bentuk maklum. Bagaimana cara membentuk menjadi matkulnya? sama ya. Kita kasro huruf sebelum terakhir. Yaitu huruf tak. Kemudian. Di domah, semua huruf yang berharokat sebelumnya. Huruf yang berharokat sebelum tak. Cuma ada satu. Yaitu huruf. Huruf Kaf ya sehingga dia jadi ya, dua mas saja menjadi apa Kutina dan contoh yang lain misalnya ini contoh yang penting Taallama Taallama ini bentuk maklum cara pembentukan menjadi majhulnya tadi di huruf sebelum terakhir yang pertama di dulu yaitu huruf Lam kemudian di Diromah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Kita lihat ternyata huruf yang berharokat yang berada sebelumlah ada dua. Ada huruf tak dan huruf ain. Maka dua-duanya kita domah. Sehingga menjadi tu'ul lima. ya Saya kira dapat dipahami. Caranya cukup mudah. Intinya dipasuh huruf sebelum terakhir dan diromah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Selesai ya. Baik, kemudian bagaimana pembentukan fi'il majhul dari maklumnya untuk fi'il mudhari? Di sini disebutkan, di fathah huruf sebelum terakhir dan di dhamma huruf pertamanya. ini lebih mudah. Intinya di fathah huruf sebelum terakhir dan di dhamma huruf pertamanya. Ingat, huruf pertamanya saja yang di dhamma. Contohnya misalnya yaktubu. Yaktubu, huruf sebelum terakhir huruf ta dia kemudian di Fathah Dan selanjutnya Huruf pertamanya Huruf ya Tentunya huruf mutoroahnya ya Huruf ya Dia di Dombah Sehingga menjadi Yub Contoh yang lain Yub Tahu Nah ini kebetulan Huruf pertamanya Huruf eh, sebelum terakhirnya Sudah di Fathah Kita lihat Huruf sebelum terakhir adalah Huruf Ta Kebetulan sudah di Fathah Sehingga ya tidak perlu dirubah-rubah Hanya saja huruf pertamanya Ini kita lihat Yaitu huruf iaknya Dia masih difathah Padahal tadi aturannya Dibomah huruf pertamanya Sehingga Kalau kita domahkan Maka jadilah Suatu fi'il majhul Menjadi Yuftahu Contoh yang lain misalnya Yastami'u Yastami'u Kita perhatikan Ya Difathah saja huruf sebelum terakhir Yaitu huruf Mim, kemudian di doma huruf pertamanya yaitu huruf ya hingga menjadi yustama'u. Baik, itulah cara pembentukan fiil madi yang kita inginkan menjadi bentuk majhul. Kemudian juga kita telah membahas bagaimana pembentukan fiil majhul dari uh, fiil maklumnya untuk fiil mudore. Baik, mungkin tadi ada pertanyaan pada cara pembentukan fiil mali tadi. Cara pembentukan fiil majhul yang mali tadi. ya, Yaitu dikasro huruf sebelum terakhir dan di doma, semua huruf yang berharokat sebelumnya. Loh, kalau misalnya ada huruf yang dia berharokat sukun bagaimana? Apakah dia ikut di domah? Maka kita perhatikan di sini sebagai catatan penting ya. Di sini disebutkan apabila suatu fiil mati terdapat huruf yang disukun, maka pada saat pembentukan fiil majhul tidak boleh dijadikan doma dan tetap harus disukun. Jadi dia tidak boleh dirubah-rubah. Intinya tadi kan semua huruf yang berharokat. Nah, sukun ini tidak dianggap dia berharokat. Contohnya misalnya untuk fi'il madi istama'a. Kalau kita ingin jadikan bentuk majhul maka akan menjadi apa? Ustumi'a. Akan menjadi ustumi'a. Nah, demikianlah cara pembentukan fi'il majhul dari fi'il maklumnya untuk masing-masing kelompok fi'il baik fi'il madi maupun fi'il mudhari.